wasyarrul umur muhdatsatuha fa innakum muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin para talabatul ilmi rahimakumullah para penerus ahli waris nabi sallallahu alaihi wasallam generasi yang sangat diharapkan untuk menjadi bagian dari cahaya penerang dalam banyaknya kegelapan. Anak-anak muda yang terpilih dan sudah tersaring dari entah berapa banyak berkali-kali lipat jumlahnya. Jazakumullah Khairan Karena pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali, disambut dengan majelis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi dan meridoi. Semoga ini bagian dari usaha dan upaya kita bersama untuk menjemput kematian dengan cara yang terbaik. Baiklah para talabatul ilmi hafizhukumullah Kita mulai kajian siang ini Dengan mengajukan satu pertanyaan Yang menjawab Karena jumlahnya lumayan banyak Maka cukup perwakilan saja Ya, Masing-masing lorong Satu, dua, tiga, empat, lima Ya, Ini lorong lah saya sebut lorong Istilah saya ya Jangan ikut-ikutan Masing-masing lorong Pertanyaannya sama Saya cuma ingin mengetahui Jawabannya apakah sama Atau justru berbeda Satu dengan yang lainnya Jawablah dengan jujur Tidak usah malu jangan takut Karena jawaban itu Sangat terkait dengan tema pada kesempatan siang kali ini. Tinggal kita sepakati saja tiap lorong berapa yang mewakili. 15 atau 12, gitu aja. Kira-kira berapa? Satu lorong yang mewakili 15 atau 12. Kalau nawar jangan jauh-jauh, jangan bilang satu aja. Oh dari 15 kok ditawar satu? Itu sudah saya kasih pilihan dua. 15 apa 12? Baik, 17. Ya, untuk mempersingkat waktu cukup 3 saja. Mau ditawar lagi. Baik, 2. Kita mulai dari yang sebelah kanan saya. Silahkan perwakilan dua. Pertanyaannya nanti setelah berdiri. Jawabannya hanya satu kata nanti. Jawabannya hanya satu kata. Orang belajar, jangan pernah takut dengan pertanyaan. Yang takut terhadap pertanyaan, susah berkembang. Apalagi kalau lari dan sembunyi dari kenyataan. Duduk di belakang tiang. Duduk di paling belakang. Kalau usatnya sudah menghadap begini ya pura-pura nulis. Ya. Nanti kalau ditunjuk pura-pura enggak -pura ngeh. Antum Senyum saja. Nanti kalau sudah terpojok, lihat belakangnya. Antum. Setelah jelas dia, itu masih konfirmasi lagi. Ana Ustaz. Sama pertanyaan itu jangan takut. Ketika kita dalam proses talabul ilmi, ya metode belajar untuk mendapatkan ilmu ya dengan tanya jawab kan? Ya. Kalian harus percaya Dan husnudzon bahwa Seorang guru Ketika mengajukan pertanyaan Tidak ada niat untuk Mempermalukan Tidak ada tujuan Untuk merendahkan Guru Tentunya berusaha Untuk Membantu murid-muridnya Berkembang lebih Lebih jauh dan lebih baik Silakan. Orang yang paling sana Perwakilan dua Gak terbiasa berdiri ya Ayo Oh itu yang berdiri nih Mana Oh Oh hmm. Nah, pikir percaya diri. Silakan yang sebelah sana siapa yang berdiri? Dua, dua. Jangan nunggu ditunjuk. Kesuksesan itu bukan ditunggu, tapi kamu jemput. Gitu. Pertanyaannya sama nanti, jawabannya cuma satu kata. Kalau lebih dari satu kata, kamu luar biasa. Ayo. Yang lorong situ siapa? Nah itu berdiri kelihatan di sini. Loh duduk lagi. Silakan. yang lorong sebelah sana dua. Nanti sini juga dua, dua, dua. Berdiri ya bareng wes biar gak malu. Sepuluh sekaligus. Ayo. Satu terus. Bagus. Yang sebelah sana satu lagi. Yang bagian belakang, bagian belakang. Tiang tengah ke belakang. Ayo waktunya berharga sekali loh masa nyama menunggu 10 orang berdiri memakan waktu 10 menit. Dua. yang lorong sini. Lorong berikutnya. Cepat. Ayo. Set. Loh. Sikat. Loh, gimana? Yang sini enggak usah saling melihat, tapi lihat dirimu sendiri. Kok berharap sama orang lain? Orang lain juga berharap sama kamu. Nanti isinya cuma saling berharap. Yang diharap ternyata tidak sesuai harapan. Jadi PHP in namanya. Ayo, yang lorong sini dua sudah dicontohkan. Nah itu, oh berduduk lagi. Ayo mas cepat set. Yang sebelah sini. Ayo set set. Lu kemana? Ayo. Ya dua bagus. Yang sebelah sini dua. Satu. Terus, yang ke belakang tambah satu lagi. Kalau kita dulu diaman seperti ini, tanya sama Ustaz-Ustaz ya kan, kum, kum, kum, gitu. Ya sebelah sini tiga, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gawat apa. apa, tiga, yang sebelah sana dua, yang lorong sebelah sana satu. Ah 2 3 enggak apa-apa. Enggak apa Fatur, Fatur. Fatur berdiri. Baik. Ah, ini sudah cukup tenang lagi. Tenang lagi. Pertanyaannya sama. Tapi jawab dengan jujur. Selama menjadi santri selama menjadi santri masalah yang kamu temukan banyak apa sedikit gitu aja itu aja banyak atau sedikit ditanya seperti itu berdirinya susah sekali banyak atau sedikit banyak, banyak. banyak. lumayan nggak <laughs> apa itu menjawab dengan jujur banyak Abdur banyak Khalid banyak itu yang belakang sana banyak antum banyak sudah cukup, izinkan saya. Sudah, sudah cukup. Itu seringkali kita Abang mengalami ketakutan-ketakutan dengan sesuatu yang belum pasti ya seperti ini contohnya yang ini, takut, takut, takut. Setelah dijalani, halah cuma kayak gitu aja. Kalau tahu kayak gitu saya yang maju. terlambat, Mas. Terlambat. Kesempatan itu enggak akan terulang dua kali. Jadi, kita sepakat ayuhat talabah, hafizakumullah di kehidupan kita di pesantren itu sangat banyak masalah. Ada masalah yang terkait dengan pribadi. Ya. Kalau terkait dengan pribadi itu apa? Ya sakit, ya malas, ya. Kemudian apa? Eh, fasilitas untuk keperluan belajarnya kurang apa? Kurang kurang layaklah. Mungkin alat tulisnya, nanti terkait dengan uang jajannya. Ya Demikian juga uh, sifat bawaannya pemalu, tertutup, ya, mudah tersinggung ya, Kemudian gampang kepikiran kalau mendengar ucapan orang Itu kan masalah-masalah yang sifatnya pribadi ya, Ada juga masalah itu terkait dengan orang lain ya, Salah paham dengan teman, gak cocok dengan ustadznya Ya ada yang seperti itu kan, pasti ada. Ya, kemudian apa merasa tersinggung dengan seorang pengurus, ya, kemudian gesekan dengan kakak kelas, lalu sakit hati dengan apa perilaku adik kelas. Ini macam-macam ini konflik dengan orang lain. Ada juga yang masalah itu terkait dengan lingkungan sekitar misalkan terkait tentang fasilitas kamar mandi yang rasionya masih cukup besar 1 banding 15, 1 banding 20, mungkin 1 banding 13 artinya masih belum apa? masih belum maksimal. demikian juga nanti cuaca suhu hari-hari ini kan hari-hari yang sangat di, dingin, Itu masalah. Belum lagi nanti ada yang punya masalah tertinggal di belakang. Maksudnya apa? Di rumah dia punya orang tua sakit, ada orang tuanya belum ngaji, ya. ada orang tuanya apa yang masih beda agama, ada yang seperti itu, ada orang tua yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk membiayai itu masalah masalah masalah masalah. belum lagi nanti masalah yang terkait dengan pelajaran, ya, yang terkait dengan pelajaran, ya banyak sedikitnya mata pelajaran. Berat ringannya muatan pelajaran Kemudian waktu Yang tersedia untuk Masing-masing pelajaran Mempelajarinya, mengulangnya memurajaahnya, Ini banyak sekali masalah Kalau di rinci satu persatu Kita buat list masalah Selama di pesantren Bisa jadi satu buku Bisa jadi satu Satu buku itu baru satu pandang seorang santri ya. Kalau misalkan masing-masing santri Membuat list masalah yang Ia hadapi di pesantren ya. Itu kemudian Digabungkan jadi satu Ada sekian puluh persen sama Ada sekian puluh persen lainnya Beda-beda Jadi akhirnya bukunya tambah tebel itu Kalau dibuat ya. Namun Ayuhal pala batul ilmi Rahimahkumullah Ayahat alamah kuncinya ternyata cuma satu kuncinya untuk menyelesaikan masalah itu hanya satu sesuatu yang terus terus terus terus terus diulang oleh para ulama rahimohumullah sesuatu yang dikatakan oleh para ulama sebagai hal yang paling sulit untuk dilakukan, untuk dikerjakan. Sesuatu yang menjadi inti dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Tanpanya ibadah tidak sah, tanpanya ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin sebagian besar kalian atau bahkan semua sudah bisa memahami apa yang saya maksudkan dengan sesuatu tersebut. Apa itu? Sama-sama jawabnya. Ikhlas. Ikhlas. Kuncinya satu itu. Siapa yang ikhlas? Dan betul-betul dia ikhlas? Buku setebal apapun yang berisi list masalah. Itu bisa dia lewati semua dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau misalkan seorang santri mengeluhkan berbagai macam masalah sampai kemudian mengambil keputusan yang tidak diharapkan oleh siapapun yaitu berhenti dari tolabul ilmi itu artinya kadar ikhlasnya sangat rendah. Maka yang perlu diperbaiki itu bukan per item masalah tadi yang bisa kita apa, perkirakan satu buku tebal begitu. Jadi yang dipermasalahkan bukan dinginnya, cuaca, bukan menu makanan yang disiapkan, bukan sempitnya kamar karena banyaknya santri dalam satu ruangan, bukan karena antrian di setiap kegiatan, Bukan kemudian apa, menyiapkan berbagai macam fasilitas olahraga atau hiburan yang diperbolehkan. Iya, masing-masing item tadi betul dicarikan solusinya. Ya. Kalau kamar mandi ngantri banyak ya berarti solusinya ditambah lagi kamar mandinya, walaupun kamar mandi itu sesederhana mungkin, ya. itu solusi namanya. Atau kalau misalkan menu makanan, ya bisa dicarikan solusinya dengan apa variasi makanan menunya tiap makan pagi siang dan malam dibuat beda Senin Selasa Rabu dan seterusnya juga berbeda ya. sehingga tidak ada alasan wah saya sukanya pedes padahal yang lain tidak suka pedes ya kadang-kadang pedes kadang-kadang enggak kadang-kadang gurih kadang-kadang gurih banget ya. nah itu solusi dari peraih item namun Solusi yang paling mendasar itu keikhlasan. Keikhlasan. Ikhlas itu apa? Pertanyaan berikutnya akan demikian. Ikhlas itu apa? Banyak definisi ikhlas disebutkan para ulama. ya, Yang masing-masing saling melengkapi. Kemudian. Definisi-definisi itu. Justru memperkaya. Khasanah. pemahaman kita tentang keikhlasan. Tetapi. Tetapi. Inti dari keikhlasan itu sendiri adalah Bagaimana Berusaha dan berjuang Menjadikan Ridho Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai tujuan tertinggi Puncak dari segala macam tujuan Artinya Masalah apapun yang kamu Dapatkan di pondok Mau satu jilid, dua jilid, tiga jilid yang isinya list Atau daftar masalah Itu kalau ditimbang dengan apa, Keinginan mendapatkan ridho Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini kan akhirnya gak berarti apa-apa Cuaca dingin Udah gak kuat Pengennya pulang Istirahat dululah barang sebentar Atau mengusulkan Ada satu ruangan di situ dikasih Apa mesin atau alat penghangat atau diperbolehkan buat apa tungku-tungku uh, yang penting rapi dan bagus kemudian menghangatkan diri di situ kalau malam misalkan itu solusi namanya tetapi ketika seseorang itu seorang talib benar-benar yang diajari riwah dari allah subhanahu wa taala dingin itu tidak terasa dingin itu tidak dia jadikan sebagai penghalang. Banyak para ulama. Di dalam biografi yang disebutkan tentang mereka. Sampai putus jari kaki-kaki mereka. Menahan dingin. Bagi mereka tidak terasa. Karena itu manis. Sebab para ulama. Sudah mencapai tingkatan halawatul iman. Manisnya iman. Jalan kaki jauh berdarah-darah, itu tadi sampai putus jarinya, itu saking dinginnya, saking dinginnya. Tapi mereka tidak mengeluh. Yang dicari adalah riwa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak nyamuk, udah pakai apa berbagai macam inilah lotion lah, usahana sini, yang diperbanyak bagian telinga biasanya. Karena katanya yang diserang paling banyak telinga, padahal sama kaki juga. Ya, cuman bunyinya kan sih gini, pak, pak, pak. Belum sempat tidurnya nyenyak. terbangun oleh gigitan nyamuk. Mau mengeluh Enggak. Tidak mengeluh dia. Kenapa? Ini masih belum seberapa dan nggak bisa dibandingkan dengan nilainya riba Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang dia cari itu. Menu makanan juga demikian. Jatahnya mungkin setengah dari kebutuhan-kebutuhannya. Saya mau bilang kebutuhan perutnya nanti dikira kasar ya kan. Maksudnya dia porsinya itu dua piring. Tapi dapatnya satu piring. Laper memang. Tapi kalau dia ikhlas lillahi ta'ala itu bukan masalah. Justru dia nikmati itu. Sebagai bagian dan sebuah proses dia bertengkar dengan kakak kelasnya karena memandang kakak kelasnya terlalu arogan, sok ngatur. Ya. Padahal besok giliran dia jadi kakak kelas, adik kelasnya juga akan menganggap seperti itu. Eh, itulah kehidupan dunia. Tapi kalau kemudian dia sakit hati, tersinggung, kepikiran, nggak bisa tidur, sariawan, masa lambung naik, sampai kabur, ya kan? Sekarang apa ditanya kenapa kabur? Ada masalah? Masalah apa? Bos kakak kelas kayak gini-gini-gini. Itu tanda sekali lagi kadar ikhlasnya masih rendah. Tapi kalau ridha dari Allah yang dia cari, apa sih artinya konflik kayak gitu? Cepat dia lupakan selesai, minta maaf habis. Enggak akan berlanjut, Kalau misalkan tidak sesuai dengan metode yang dipilih oleh gurunya, dia merasa penjelasan yang disampaikan gurunya itu susah untuk difahami. Itu tidak dia jadikan alasan. Karena belajar itu kan bukan hanya satu jalur dari guru. Tapi dia bisa mengulang dengan teman-temannya. Bisa dia minta penjelasan ulang dengan guru tersebut di lain waktu atau dia minta bantuan kepada guru yang lain untuk lebih menjelaskan tanpa mengurangi sedikitpun rasa hormatnya kepada guru tersebut. Maka para talabatul ilmi hafidhukumullah yang paling berat adalah ikhlas. Dan ikhlas itu bukan bagaimana kita dilihat dan dipandang oleh orang. Ikhlas itu apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi sahabatnya yang mengkisahkan untuk kita tentang seorang prajurit yang ikut bertempur di barisan para sahabat dipimpin dan dikomandoi langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari itu terlihat gagah berani tidak terlihat rasa takut sedikitpun maju menerjang di garis depan ya. sampai dipuji oleh banyak orang hari ini nggak ada yang lebih pemberani daripada orang itu Nabi Muhammad saw justru mengatakan inna humin ahlinar hadits ini sudah sering ya kita kaji Nabi Muhammad justru mengatakan sungguh dia itu termasuk penduduk neraka para sahabat kan penasaran Bukan karena tidak percaya atau ragu, bukan. Tidak mungkin para sahabat ragu dengan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ingin mengetahui seperti apa sih sesungguhnya dan hakikat orang itu. Besok hari kan kemudian perang yang berikutnya diikuti orang yang dimaksud dalam cerita tadi ternyata penuh dengan luka-luka, luka-luka, luka-luka, tidak tahan dia bunuh diri. Pedangnya yang tajam, bagian ujungnya diletakkan tepat di jantungnya, kemudian Gagang yang diletakkan di atas tara, terus dia tusuk dengan mendorongkan badan di ujung pedang tajam. Akhirnya sahabat yang menyaksikan betul juga kata Rasulullah. Balik cari Rasulullah, ashhadu an-nakar Rasulullah, saya bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di sana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan untuk kita bahwa inna rojul layak malubi amali ahliil jannah di ya ini fimayyab dulindas wahwamin ahlinar. Sabda Nabi SAW Fima yabdulinnas Ini harus Diingat-ingat betul Beliau SAW menerangkan Sungguh ada orang Ibadahnya luar biasa Amalannya istimewa Yang dia kerjakan Yang dia perbuat itu Amalan-amalan penduduk surga Hari-hari malam-malam siang sore petang poet yang dilakukan perbuatan baik, perbuatan baik, perbuatan baik, baik, baik, baik, baik. Semua orang yang tahu dan kenal dengan orang tersebut, kalau ditanya apa pendapatmu tentang si fulan? Apa pendapatmu tentang si fulan? Apa pendapatmu tentang si fulan? Jawabannya sama, orang baik. Tapi ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal dia penduduk neraka. Kok bisa? Sehari-hari berbuat baik Sehari-hari ngaji Sehari-hari tolabul ilmi dari kecil Bahkan di pesantren Umur 4 tahun, 6 tahun uh Hafal Quran dari umur 13 tahun Bahasa Arabnya lancar Muhadathanya faseh Ibadahnya luar biasa Berprestasi Sering jadi juara Diberi hadiah tapi Nabi Muhammad SAW menjelaskan itu fi ma yabdu linas itu yang terlihat oleh orang yang dia sembunyikan ternyata berbeda ketika sendiri bertolak belakang baik bagus baik bagus semangat terus itu kalau ada orang kalau pas di pondok Alimnya luar biasa, ngalang-alangi ustadz boleh, ustadznya jarang sholat sunnah, dia sholat sunnah terus, ya. ustadznya kapan terlihat di masjid baca Al-Quran. dia pagi baca alquran terus, tapi ternyata itu Fima Yabdu Lindas, nah sabda nabi ini penting loh, Fima Yabdu Lindas itu yang terlihat dan nampak oleh orang-orang. Tapi ketika sendiri ya, sepi kayak muncul makhluk baru gitu loh pada dirinya. Orang kalau ketemu tenane oh, tenane itu ah yang bener masa sih? gitu. Loh itu kan ketua kita kan. Hooh. -oh. Itu kan yang bagian amar ma'ruf nahi mungkar di pondok kita. Iya kok boncengin cewek ya? Ah, oh, adiknya mungkin. Masa adiknya itu yang lain bilang, "Lah punya adik dia anak bungsu kok." Ah, bibinya mungkin. Ini udah diupayakan segala macam husnuzon enggak enggak bisa, enggak masuk dia. Kok gitu ya? Kalau di pondok jubahnya merek branded nggak usah disebut apa namanya nggak boleh endorse taklim dari masjid coba coba kaosnya luar biasa gini tapi kalau upah sudah keluar so, kaosnya gambar tengkorak kan? kopiah berubah menjadi topi pet begini iya kan? jam tangannya berubah menjadi gelang iya kan? sandalnya yang sehari-hari sandal jepit itu ganti sepatu cats pendek, kemudian tas kakinya putih pendek. Udah, setelah itu tinggal nah. pulang katanya sakit, pulang katanya berbakti kepada orang tua, ternyata nonton konser. Ini yang kita takutkan. Ya Ketika saya sampaikan ini dengan gaya saya, banyak dari kita tertawa. Kan begitu. Padahal ini sesuatu yang sangat menakutkan. Sangat menakutkan sekali. Fima yabdulinnas. Bayangin. Apa yang diceritakan di dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi tadi. Radhiallahu anhu. Itu kan sangat menakutkan sekali. Gak sabar di akhir hayatnya melakukan perbuatan yang yang tercela bunuh diri dia Tidak sabar dia Tidak sabar ya. Wal iya'zubillah, oleh sebab itu Para talabatul ilmi Rahimahumullah Kembali lagi kepada keikhlasan Kalau benar Ikhlas itu ada di dalam hati Kalau benar ikhlas itu Yang menjadi landasan dan Pondasi Kalau sungguh-sungguh ikhlaslah Yang dicari yang dirawat dan dijaga semua masalah tadi yang kita hadapi itu akan menguap. Iya betul masalah tapi menguap sudahlah lupakan saja, enjoy nikmati senang. Ya. Kalau memang betul ikhlas itu yang menjadi tujuan, ya. tidak ada perubahan ketika kita bersapa dengan banyak orang dan tatkala sendirian ya. dan tatkala sendirian. Yang paling ditakutkan tuh apa sih? Yang paling ditakutkan ketika saat. Dan itu hanya sesaat. Sesaat itu artinya sebentar. Yang sebentar itu, itulah akhir dari kematian. Itulah akhir dari kehidupan, saya ulangi. Yang sesaat itu, itulah akhir dari kehidupan. Disitulah datang kematian. Hapus ini. Dapatlah yang dia... Yang dikatakan dengan su'ul khatibah. Persis dengan cerita tadi kan. Kamu bertahun-tahun di pesantren Bertahun-tahun itu. Siang malam, siang malam berjuang, berkorban. Banyak ilmu yang sudah didapatkan. Orang sudah mulai menunjuk ke arahnya. Artinya mengakui keilmuan dan juga kapasitasnya. Tapi sebentar dia keluar dari jalur, dia pikir akan kembali lagi ke jalur yang benar. Tapi ternyata di saat itu yang sesaat, disitulah kematian datang. Nah itu ceritanya banyak, gak bisa dirinci catap bersatu. Baru apa berubah kostum ini. Sedang posisi berubah kostum. Yang saya ceritakan tadi di depan contohnya sedang berubah kostum, ya. meninggal dunia entah kecelakaan atau yang semisalnya itu yang itu bukti bahwa kebaikan-kebaikan-kebaikan-kebaikan dilakukan itu hanya fima ma yabdulinas itu cuma sepengetahuan dan ya sepengertian orang tapi ternyata yang dia sembunyikan ya itu tadi yang dia sembunyikan akhirnya nampak oh ternyata begitu Contoh yang lain kamu kakak kelas, kamu musyrif, dihormati, dapat kepercayaan. Kepercayaan itu mahal, jangan sia-siakan kepercayaan itu. Kepercayaan itu mahal, sekali kepercayaan itu hilang, sulit untuk dipercaya kembali. Kamu kakak kelas, senior, hampir lulus, bahkan sudah musyrif, Adik-adik kelasmu, murid-muridmu, hormatnya luar biasa, ya. dimuliakan, oh, ya. sudahlah, betul-betul dimuliakan. Tapi ternyata di belakang dengan diam-diam, nausubila, -diam, tidak pantas untuk kemudian menjadi contoh dan teladan. Nah itu yang sekali lagi yang kita takutkan, akhir dari dedikasi kehidupan itu yang membuat seorang Talibul Ilmi apa kuat untuk menghadapi sekian banyak masalah yang mendorong seorang Talibul Ilmi untuk semangat dalam segala macam kesulitan. Itu kan harapan. Harapan nanti di akhir hidupnya dalam keadaan Talibul Ilmi juga. Kenapa? Karena setiap hamba pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya di akhir hidupnya. Ya kan? Alimah Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadirnya pendek sekali dari sahabat Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'athu kullu abdin ala ma mata alaih rawah muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan yub'adhu kullu abdin ala ma mata alaihi. Setiap hamba besok hari kiamat dibangkitkan oleh Allah azza wajal dalam kondisi saat matinya. Dia mati itu dalam keadaan seperti apa? Dalam keadaan seperti itulah dia akan dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Maka berbahagia dan beruntunglah seorang taulibul ilmi yang meninggal dunia dalam kondisi sedang taulibul ilmi. Sedang dia menulis, sedang dia menghafal, sedang dia belajar. Besok hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi seperti itu pula. Sedang menulis, sedang membaca, sedang belajar. Pada hari Arafah. Nabi Muhammad SAW memperoleh kabar ada seorang sahabat terjatuh dari kendaraannya. Meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan agar sahabat tersebut diprosesi jenazahnya dengan cara yang terbaik. Kata Rasulullah SAW Iqsiluhu bima'in wa sidrin Wakafinuhu fi thawba ini, walatuhan nittuhu, walatukhamyurrahsahu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mandikan menggunakan air yang dicampur dengan bidara, kafani dengan dua lembar kain ihromnya, jangan beri minyak wangi, jangan tutup kepalanya, jangan tutup wajahnya. Jadi keadaan orang tersebut setelah disucikan kalau bahasa kita itu keadaannya keadaan orang yang sedang ihram pakai kan ihramnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innallaha yab'athuhu yaumal qiyamati mulabbiya karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat akan membangkitkan orang itu dalam keadaan bertalbiyah Karena meninggal dunianya dalam keadaan ihram, Sedang haji. Belum bertahalul, karena itu hari Arafah. Bangkit dia dari kematian, hidup kembali di hari kiamat. Dalam keadaan bertalbiah. Siapa yang tidak senang, siapa yang tidak bangga. Di hadapan seluruh makhluk. Itu kan suatu keistimewaan. Menghadap Allah subhanahu, menggunakan dua helaikan ihramnya Sambil mengatakan, Labbaik Allahumma labbaik. Labbaikallah sharika lakallabbaik innal hamda wan ni'mata lakawal mulkalah sharika lakallabbaik Kenapa? Qulu yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi Setiap hamba akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai kondisi saat matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Di dalam hadis yang diriwayatkan alimah Muslim rahimahullahu taala kalau khalim yuklamuhul muslim fi sabillillah ya kunu ya umal hayatiha itu inat tafjiru daman allahu laun, launudam wal aroful -arafu, miski hadith riwayat muslim dari sahabat Abu Hurairah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang orang yang meninggal dunia syahid fi sabillillah gugur di medan tempur Mengharap ridha dari Allah bukan yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan setiap luka yang ada di tubuhnya. Luka yang dia dapatkan dalam pertempuran. Dalam pertempuran yang dia dapatkan. Fi sabilillah. Itu dia peroleh di jalan Allah. Besok hari kiamat ka hiatiha dengan luka yang seperti itu juga. Kalau luka itu di telinga, di telinga. Luka itu di pipi, di pipi. Luka itu di tangan, di tangan. Luka itu di lengan, di lengan. Luka itu di punggung, di punggung. Luka itu di kaki, di kaki. Kalau seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Dengan sepenuh luka itu pula. Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan dia dari kematian. Taf juru daman. Dari tiap-tiap luka itu keluar dan mengalir. Darah. Al-launul laun dam wal'arufu'arufu'arufu'l miski. Warnanya warna darah. Tapi aromanya Sewangi misik Jadi besok pada hari kiamat Mereka yang gugur visabilillah penuh dengan luka Bangkit menghadap Allah dengan luka-lukanya itu juga Itu kan mankobah Suatu keistimewaan Sehingga seluruh makhluk yang ada Melihat dan mengetahui Si fulan gugur visabilillah Kalau di dunia melihat orang seperti itu mengerikan Jangankan penuh dengan luka Jari saja yang terkena pisau, nasallallah la afiyah. Itu kemudian menggal orang sudah teriak-teriak. Wah. Cepat bawa ke puskesmas, -pus, cepat bawa ke dokter. Itu baru satu titik luka. Ini kalau penuh dengan luka seperti itu, besok pada hari kiamat Allah bangkitkan justru itu sebuah kebanggaan dan derajat yang mulia bagi hamba tersebut. Nah. Maka para ulama ketika banyak dari mereka ditawari dipaksa-paksa dikejar dan dicari oleh para penguasa untuk dijadikan seorang qadhi pejabat negara banyak dari mereka yang menolak tidak mau dengan jabatan salah seorang di antara mereka ketika ditanya kenapa Anda menolak jawabannya simpel tapi maknanya sangat luar biasa. Apa jawaban para ulama diantaranya? Karena saya ingin besok pada hari kiamat dibangkitkan berada dalam rombongan para nabi. Bukan rombongan para penguasa. Para ulama kan warusatul ambiya. Besok pada hari kiamat mereka yang meninggal dunia. Dalam keadaan dan kondisi tolabul ilmi. Pun akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan bertolabur ilmi juga. Ya. Tapi jangan lupa. Sesaat yang sangat menentukan itu. Itu bisa merubah. Apa yang sudah diperjuangkan dan dikorbankan. Bertahun-tahun. Berbelas-belas tahun. Bahkan berpuluh-puluh tahun. Jadi jangan coba-coba. Ya. Jangan kemudian berpikir. ah Sebentar saja nanti balik lagi. Ya. Kalau matimu dalam keadaan. Main PlayStation, matimu dalam keadaan nonton di stadion bola, matimu dalam keadaan naik motor dengan kostum dan bajumu seperti itu karena ingin mendatangi seorang perempuan yang kau bilang kekasih hatimu itu. Kalau engkau matinya dalam keadaan mengikuti konser musik, yang sesaat itu, mausibillah. Yubatuhu luhabdin alamamata alaih. Setiap hamba. Akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat Sesuai dengan kondisi saat dia mati Mereka yang berkhianat besok pada hari kiamat Begitu Akan dipancangkan itu bendera pengkhianat Ini pengkhianat dulu waktu di dunia Yang saat di dunia meminta-minta Mengemis-ngemis Dibangkitkan oleh Allah SWT Dalam keadaan wajahnya tidak berdaging Mereka yang tidak adil terhadap istrinya Berjalan miring itu kan beberapa riwayat yang kita dapatkan dari Nabi Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa kondisi hamba pada hari kiamat itu sesuai dengan apa yang dia perbuat di dunia. Yeah. Waliyadzubillah. Oleh karenanya talabatul ilmi rahimahumullah. Yeah. Mari kita terus meng-upgrade dan meng-update niat. Diperbaharui terus. Jadidu imanakum. Iman itu terus disegarkan, diperbaharui lagi. Ya diantaranya dengan membaca Al-Quran ya. Menghisap diri sendiri. Tanya lagi sebenarnya tujuan saya mondok ini apa sih? Tujuannya apa sih? Ini karena yang penting orang tua senang. Daripada ribut sama umi. Nanti kalau saya gak mondok umi sakit. Ya daripada nggak ada kerjaan lain katanya. Atau ada lagi yang alasannya kalau di sekolah umum umet mati biologi kimia fisika nah, ah mending di pondok aja. Ada yang lagi bilang wes cari pengalaman kapan lagi ke Jawa ini untuk santri yang datang dari luar Jawa. Ya kan? Karena kata Abi Samawi kalau kamu mau mondok di Temanggung pulang pergi naik pesawat asik. Ya kan? Nanti kalau pas liburan Gak usah pulang jalan-jalan ke Jakarta Asik lihat Monas Kalau Monas terlalu jauh Malioboro di Yogyakarta Ketawa karena kalian juga melakukannya Jadi tujuannya seperti itu Ya sudah Sedikit masalah Jadi besar Yang akhirnya Sesaat-sesaat yang kita takutkan Sesaat-sesaat yang rawan itu ya Kelihatannya baik itu fima ternyata Itu yang terlihat oleh teman-temanmu, yang terlihat oleh Ustadz-ustadmu, yang terlihat oleh Pengurus-pengurus pondokmu Bagus anak itu, baik anak itu itu Pas liburan Padahal liburan cuma 3 hari, 4 hari, 10 hari 7 hari, 12 hari, sebulan lah paling lama Celananya tidak lagi mencerminkan Sunnah Nabi SAW Jenggotnya dikit-dikit sebelum banyak Sebelum banyak ya kan baru muncul satu udah ada jenggotnya cabut tek gitu besok tumbuh lagi cabut lagi malu punya jenggot cuma tiga biji padahal dari tiga biji itu nanti muncul yang ke ketujuh yang ke keempat yang ke sepuluh yang nanti saya dulu juga sama sedikit sampai sekarang juga masih sedikit alhamdulillah disuguri enggak enggak pernah dirapiin karena seperti apapun bentuknya ya rapinya seorang muslim begini Gak ya, sama jenggot kok malu itu loh orang kafir aja banyak yang melihara jenggot mereka bilang apa uh, modis ya, style hidup ini yang muslim yang talibul ilmi maluk mereka yang berbuat maksiat yang gaya hidupnya gaya hidup tidak benar sombong bahkan di viralkan kenapa yang Melaksanakan sunnah Nabi Alaihi Wasallam justru malu. Dan kemudian berpikir serta berniat untuk meninggalkan. Sudahlah identitasmu itu. Ya. Identitasmu sebagai seorang muslim. Sebagai seorang taulib Ilmi Itulah yang membuatmu mulia. Bukan hanya di akhirat. Di dunia itu kemuliaan sudah didapat. Sudah didapatkan. Ya. Pulang liburan. Tetap dengan identitasnya sebagai seorang taulib ilmi Dimana-mana dihormati. Dimana-mana dihormati. Mulai dari diminta untuk menjadi imam. Ditanya sama teman duduknya tentang hukum agama. Orang yang mau berbuat jahat. Wah cah pondok. Aksu, jangan. Paling juga gak punya duit. Ya. Itu kan identitas. Identitas. Yeah. Perempuan yang ingin menggoda pasti akan berpikir, enggak jangan yang itu. Tapi justru sebaliknya na'udzubillah. Pulang liburan justru Pengen bebas seperti orang-orang seperti orang awam itu sudah punya niat supaya bisa goda perempuan. Sudah kan? Kalau pakai jubah enggak perempuan malu dilepaskan kenalan kan. Malu bilang santri lagi studi mana kuliah macam-macam bahasanya harus nyelimut mau bilang maahad darul asar tempanggung itu berat sekali nggak pede itu nggak pede baru nanti temannya bilang teman duduknya atau teman kenalannya di perjalanan iya mas. saya itu kuliah itu membuat jadi saya juga saya itu pengen mondok mas kira-kira mondok di mana ya allah aku escah pondok Malah seperti ini alhamdulillah dia enggak tahu kalau saya anak pondok ini. Coba kalau dia tahu saya anak pondok mungkin, "Oh kamu lu Mas sudah jadi anak pondok malah pengin ngawam." "Kok saya aja pengin mondok kok." Masyaallah. Lah itu kemarin siang saya takziah ini sebagai penutup. Taklim itu jangan lama-lama prakteknya. Banyak ngomong tapi enggak dipraktekkan. ya kan. Kemarin siang saya takziah ada seorang apa teman sekolah Ayahnya meninggal dunia. Sampai di lokasi ketemu sama teman-teman sekolah, ya kan? udah ketemu biasa. Ada satu tempat duduk, bilang manggil nama saya nama asli, ga Helga. Aku saya eksekusi hijrah lo. Uh, jurah bi, udah jenggotan dia. Setahun ini aku semutus kobang. Sudah satu tahun ini saya keluar dari bank. Dari tahun sejak lulus kuliah sampai setahun yang lalu saya itu bagian marketing di bank X nggak usah disebut lah. di Yogyakarta. tapi ternyata hidupku nggak tenang segala, segala. macam. Allah itu. coba kalau misalkan saya datang nggak ya pakai kayak gini. dia bilang aku pengen hijrah. ya Allah. Ya Allah. yang lain juga pengen hijrah. masa saya balik. balik aneh jangan. banyak orang ingin seperti kalian. dan itu. terus ngaco. ayo setulan nengun hilga. ayo. penak yoen pondoki. coba. dia loh yang bilang saya engkau bilang, oh, oh mondok way, engkau diam aja. Mending pondoke ayam yo, tenterm yo. Itu, lu bayangkan, bonusku way, ini paham ya yang luar Jawa. Kalau engkau paham, tanya sama yang Jawa nanti setelah taklim. Bonus gue setahun itu satu juta punjul, entahnya, paham engkau? Tanya nanti. Makanya belajar bahasa Jawa lah. Dia itu bonus saya Satu tahun itu bisa 100 juta lebih Dari tahun 2008 Sampai kemarin 2022 berarti berapa? 14 tahun ya Betul gak? 14 tahun Sampai hari ini rumah yang Tak beli Belum lunas-lunas juga Orang masuk akal bar ngaji katanya Setelah ngaji itu gak masuk akal Kok bisa ya? Terus uangnya ya Kita tanya, kita kroyok keroyok, Loh, duitmu gak ngopo selama ini Seperti aku pengen hijrah aku Soalnya itu loh itu mas Itu nyata itu Yang di luar sana itu pengen seperti kalian Kok kalian malah pengen lepas Dari kenyamanan dan apa Kebahagiaan yang dicari-cari oleh banyak orang Ada gak masuk akal itu Gak masuk akal Sekali lagi Sering-seringlah kita mengkaji Tentang keikhla, keikhlasan Kalau kita yang dicari itu ridho Dari Allah subhanahu wa ta'ala Semua masalah selesai dengan baik, ya Allah lah yang akan memberikan jalan keluarnya buat kita, kemudian apa kita berjuang bersama-sama memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. agar akhir kehidupan nanti dalam keadaan talabul ilmi karena yubathukul abdin alama ma taalai rawahu muslim karena setiap hamba itu dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan kondisi saat matinya. Wallahu alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat itu yang bisa saya sampaikan. Baik, kita cukupkan subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu warahmatullahi wabarakatuh.